Abu Rasulullah Lain dia banyak amal. Baik-baik ulur Rasulullah. Alhamdulillah pada bacaan sukur kali ini kita kembali bisa silaturahim. Kita bisa kembali melakukan kajian bacaan sukur. Baik-baik ulur Rasulullah. Saya diberi untuk membahas tentang maaf saham sesuai dengan prinsip. Syariah atau saham dalam pandangan syariah Islam Sebelum kita membahas e, dalam pandangan syariah Islam-saham itu Maka kita harus tahu dulu saham itu apa Menurut pengertian dari beberapa moroji Dari beberapa referensi yang saya baca Menunjukkan Mendefinisikan saham, bahwa saham adalah Sebuah berharga yang merupakan Ini penting Tanda kepemilikan Seseorang atau keluarga badan Terhadap suatu perusahaan ya. Jadi saham adalah Bukti kepemilikan Atau tanda kepemilikan Seseorang terhadap Sebuah perusahaan Ini kemarin kita bahas tentang Risa dan Azharah Kita sedikit singgung tentang saham Nah kita akan sedikit saham lebih dalam lagi tentang saham Jadi saham adalah bukti kepemilikan Jadi kalau misalkan kita memiliki perusahaan Maka kita memegang saham dari perusahaan tersebut Kita memegang saham sebagian Maka kita memiliki sebagian perusahaan tersebut Dan sebagiannya tidak harus paruh, harus tengah Tidak harus e, 3,4 bahkan bisa 0,01% Atau bahkan lebih kecil dari itu Jadi si saham ini adalah bukti kepemilikan atas perusahaan, kalau di dalam ma'ayir, ma'ayir itu uh, standar uh, akuntansi untuk perbankan syariah, untuk, untuk keuangan syariah itu ada, ada beberapa kaidah yang mengatakan bahwa saham itu adalah min uh, mineral milki dikatakan itu di, di standar internasional untuk uh, keuangan syariah itu bahwa saham adalah bagian, atau histo, bagian Dari kepemilikan atas sebuah perusahaan. Artinya kalau memiliki saham berarti memiliki perusahaan. Meskipun kepemilikannya adalah sebagian. Nah kemudian ditanya hukumnya. Apakah memiliki saham itu hukumnya apa? Karena saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Maka memiliki saham hukumnya sama dengan memiliki perusahaan. memiliki saham adalah sama dengan hukumnya memiliki perusahaan. Secara umum memiliki perusahaan boleh atau tidak? Boleh. Eh, tunggu dulu sahamnya, perusahaannya, perusahaan bergerak di bidang apa dulu? Ya. Kemudian ada fatwa nomor 40 tahun 2002 ini fatwa sudah cukup lama. Tidak semua saham atau tidak semua perusahaan itu bergerak sejalan dengan hukum Islam. Ada juga perusahaan-perusahaan yang dia berusaha, tetapi dalam usahanya itu ada perjudian di dalamnya, atau bergerak benar-benar perusahaan kasino gitu misalkan. Kasino bukan nama orang pak ya, bukan kasino itu ya tempat perjudian. Itu berarti tidak boleh punya perusahaan kasino. Kan? Perusahaan e, produsen minuman keras, ya jelas tidak boleh. Memiliki saham produsen minuman keras yang tidak boleh. bahkan produsen barang-barang atau makanan, minuman yang e, haram. Saya kan cuma jualan ini daging, maaf bab satu gitu, misalnya, gitu. atau istilah-istilah sekarang beduan dikatakan itu, babi gitu kenal lagi itu, yang nggak boleh. Saya kan cuma buka warung, warung saya ya biar enak tambahin minyak babila gitu, itu yang nggak boleh. Ini nggak boleh meskipun orang biasa. Ini kepemilikan atas usahanya ini yang, yang di yang dianalisis, yang ditermatin. Bahkan di fatwa MUI nomor 40 tahun 2002, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa produsen barang-barang yang mengakibatkan kerusakan yang mengakibatkan mabur apa saja nggak boleh. Produsen senjata misalkan itu, produsen atau apa jasa yang mengandung konten-konten nah ini juga gak boleh nah, bisa ya, ya. Nah, itu. dan juga termasuk perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang berbasis pada riba atau ribawi ini juga digaji dan diboleh kita masih ingat beberapa bulan yang lalu kita marah gaji dalam muamalah selalu yang digaji adalah suatu transaksi ini ada nggak yang dilanggar dari prinsip syariah Nah, yang dilanggar adalah enggak boleh riba, enggak boleh maisir, enggak boleh gharar, enggak boleh maksiat, enggak boleh ada yang berbau-bau rusak tadi seperti sekarang. Jika kita memiliki perusahaan dan perusahaan kita tidak bergerak di bidang-bidang tadi, tidak ada perjudian, tidak ada minuman keras di sana, tidak jualan barang yang haram, tidak berbisnis pada ribawi, tidak mengabaikan madharat, maka kita punya perusahaan sejalan dengan filsuf syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, maka kita memiliki saham perusahaan yang tidak bergerak di bidang yang tadi, maka dibolehkan. Jadi, hukum dasarnya boleh. Hukum dasarnya yang memiliki saham adalah boleh, kecuali perusahaan-perusahaan bergerak di bidang-bidang yang disebutkan tadi yang dilarang atau perusahaan beroperasi yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Sehingga untuk memudahkan e, masyarakat umumnya, maka e, Dewan Sastra Nasional bersama dengan OJK, Dulu Bapak MELK, Bapak MELK menerbitkan keputusan yang namanya dewan, e, Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek, kumpulan saham, obligasi dan sebagainya, paham suku dan sebagainya, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Siapa yang menerbitkannya? Menerbitkannya adalah otoritas jasa keuangan OJK. Cara kerjanya begini Pak. Jadi saham-saham yang ada, katakan di Bursa Efek Indonesia, dilakukan filter, dilakukan penyaringan. Penyaringan yang pertama adalah dikaji perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan itu apakah bergerak di bidang-bidang yang melanggar atau tidak. Itu saringan pertama. Jadi di filter di filternya pertama. Begitu dia berkerja di bidang persediaan maka tua nggak bisa masuk dalam catatan ekstasi. Artinya kalau investor muslim atau reksa dana syariah atau lembaga keuangan saya tidak bisa membeli saham tersebut. Perdagangan yang dilarang. Misalkan ilegal di Indonesia jika termasuk yang dilarang. Jasa keuangan yang ribawi,jual beli yang mengandung golok dan mesir. distributor barang-barang haram dan seterusnya. Jika perusahaan-perusahaan ini lolos bahwa dia tidak beroperasi sesuai dengan prinsip, di, uh, tidak beroperasi yang melanggar prinsip syariah, maka dia bisa masuk ke dalam saringan pertama. Saringan kedua adalah dari sisi rasio keuangan. Rasio keuangan pun dibagi menjadi dua. yang pertama adalah rasio uh, hutang berbasis bunga (interest based debt) atau Uh, Hutang yang berbasis dari bawih dibandingkan dengan total asetnya tidak boleh lebih dari 45% dan juga kalau perusahaan itu terpaksa menaruh dananya di tempat-tempat yang menghasilkan bunga misalkan bagaimana juga perusahaan harus taruh uangnya di bank kemudian dapat, dapat juga bunga misalkan gitu maka pendapatan yang non halalnya tidak boleh pendapatannya itu material tidak boleh melebihi 10% ini yang berlaku di Indonesia di luar negeri ada yang lebih ketat atau sebagian besar lebih ketat sebagian besar lebih ketat karena menetapkan rasio hutang tidak boleh lebih dari 33 persen dan rasio pendapatan tidak boleh lebih dari 5 persen jadi saringan pertama adalah dari sisi eh, apa namanya dari sisi usahanya si perusahaan saringan kedua adalah dari sisi rasio keuangannya kenapa rasio keuangannya penting karena rasio keuangannya menggambarkan modal atau beroperasinya darah dari si perusahaan tersebut jika lolos dari kedua hal ini maka dia bisa masuk dalam daftar efek syariah yang bisa dibeli oleh investor muslim maupun uh, oleh lembaga keuangan yang syariah kenapa ada rasio ini karena rasio ini menganut kaedah usul tiki yang menggambarkan bahwa selama barang itu bisa dipisahkan dari yang halal daripada yang haram Maka yang haram bisa dibuang Yang halal bisa dipakai Atau dalam bahasa aslinya disebut Tafrikul halal minal haram Suka ada yang tanya Kan ada juga kaidah yang mengatakan Idahtalatul haramu wal halal Bulibadil haramu al halal Yang artinya Apabila bercampur Antara barang yang halal Dan barang yang haram Maka seluruh barang ini dihubungi sebagai haram. Ada kaidahnya itu. Ya. Tetapi ada kaidah uh, takriful halal haram. So, kalau yang bisa dipisahkan takriful apa antara yang haram haram, maka yang haram dibuang tetap haram, yang halal tetap halal. Implementasinya kira-kira seperti ini. Apabila ada air putih Bercampur dengan najis, ya bercampur dengan najis, maka digunakan kaidah yang awal halal haram, haram. Jadi apabila bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dianggap semuanya haram. Kenapa dianggap semuanya haram? Karena tidak bisa dipisahkan antara air yang suci. Dengan najis yang sudah mencampurinya Tidak mungkin kita pisahkan lagi Maka meskipun Cuma satu tetes najisnya Maka minuman itu menjadi Haram Atau dikasih minuman keras, sedikit aja sedikit minuman keras. Itu menjadi haram semuanya Karena sudah tidak mungkin dipisahkan lagi Mana yang halal dan mana yang haram Kita masuk ke dalam satu minuman Itu menggunakan kaidah yang pertama Lalu apa implementasinya Dari kaidah yang tafirikullah halal Dengan haram di difikir, mungkin ada yang banyak belajar fikir. Ada ada ada kasus biasa difikir itu, ada ada mentega, karena biasanya di di Arab makanannya ada campuran bagaimana mentega. Apabila mentega kejatuhan tangkai binatang sebelumlah katakan tikus, gitu kan? Apakah najis semuanya? Di mentega kita bisa pisahkan tak mana yang kena najis dan mana yang tidak? Bisa. selagi itu bisa dipisahkan antara yang kena najis dan yang tidak kena najis maka kita disuruh ngebuang yang kena najis sisanya masih halal, masih boleh ini menggunakan kaedah yang mana? menggunakan kaedah tafrikul tafrikul halal minal haram jadi yang haramnya kita buang yang najisnya kita buang sisanya dihukumi sebagaimana hukum sebelumnya dalam konteks keuangan dalam rasio keuangan mungkinnya pendapatan non halal itu dipisahkan secara akuntansi sangat dimungkinkan bahwa pendapatan ini katakan bertes kreditnya kemana, dibuang aja dari ini dikeluarkan dipisahkan sekian persen dari income-nya itu non halal maka jangan diakui dimasukkan ke dana sosial misalkan sementara sisanya lagi adalah bahwa mandat ada akadnya jadi tetap pada kondisi semula, bahwa dia adalah pendapatan yang halal jadi, tidak bisa mengeneralisir bahwa setiap yang kena najis menjadi najis semua, enggak tergantung bisa dipisahkan apa enggak ketika itu bisa dipisahkan maka yang pisahnya adalah tetap tadi tentang sahamnya di saham itu ada transaksi jual belinya kalau jual beli biasa ya, saya beli saham, anda jual saham, kemudian terjadi harga ada ketemu kita harga antara jual saham itu maka deal. Kalau kayak gitu aja nggak ada masalah. Tetapi pada prakteknya di lapangan banyak transaksi-transaksi mekanisme-mekanisme transaksi yang pakai ditipu-tipu juga gitu. Nah, dalam fatwa yang sama kemudian dikembangkan ke fatwa nomor 80 tahun 2011. Tapi dari fatwa yang pertama ini sudah sudah yang nomor 40 ini sudah cukup clear. Bahwa transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi yang di dalamnya mengandung goror, goror, waror, ribar, maisir, risuat, maksiat, dan kezoliman dalam transaksinya. Artinya apa? Implementasinya misalkan ada penawaran palsu. Kita dilarang dengan deun najat. Ada juga kita dilarang dalam maksum kata kata Nabi Rasulullah Sallam. Latarin malaise indah. Jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Ini terjadi di pasar saham. Yaitu ada namanya short selling. Nah, short selling dilarang. Kalau transaksi biasa boleh, begitu dimaukan short selling maka dilarang. Short selling itu saya jual dulu perusahaannya, saya jual dulu sahamnya, padahal saya nggak punya. Saya punya barang, tapi saya jual Loh, kok bisa jual? Iya, nanti sore saya akan beli, baru saya akan kirim barangnya uh, Kemudian gitu Jadi namanya short selling Ada juga insider trading Itu juga tidak boleh Ada juga informasi-informasi Yang sengaja dihembuskan untuk menyesatkan harga Sehingga tidak terbentuk mekanisme pasar yang Harga mekanisme pasar yang Yang wajar atau yang Yang adil Bahwa Rasulullah sangat menghargai terbentuknya harga dari mekanisme pasar, itu terbukti ketika Rasulullah SAW disuguhkan kurma mungkin pernah tepat ceritanya kemudian kurma ini Rasul tahu bahwa ini kurma bukan kurma dari kampung kita nih, ini kurma dari kampung sebelah nih, dari negara sebelah nih. nah si kurma yang bagus ini, kemudian Rasulullah sebelum makan bertanya, tepat dari mana kurmanya, kurmanya saya tukarkan dua keranjang kurma kita dengan satu keranjang kurma tetangga, kata sahabat Kemudian Rasulullah mengatakan ini riba. Loh, terus gimana ya Rasulullah caranya? Caranya adalah jual dulu kurma kita. Dari harga jualnya itu kamu beli kurma sana. Kurma tetangga kita. Artinya bisa jadi perbandingannya bukan 2 banding 1. Tapi perbandingannya mungkin 1,5 banding 1. Banding 1 atau 1,9 banding 1. Artinya Baro itu sangat menghargai mekanisme pasar Begitu mereka, mekanisme pasar itu di ini maka jadi riba Nah ini dengan adanya insider trading, keuntungan e, agas, trak, transaksi yang dilarang, informasi yang menyesatkan Ada juga yang mengandung riba itu menghargai trading itu dulu uangnya untuk melakukan pembelian saham, kemudian sahamnya dijual baru pinjaman utangnya. Nah, ini utang ini utang berbasis pada riba, sehingga tidak diperbolehkan ada juga. Adanya penimbunan dan ada banyak sekali ada 14 transaksi yang dilarang. Silakan baca kalau waktu kita pendek sekali, silakan dibaca fatwa nomor 80 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu jelas sekali. Ada cornering lah, ada asal macam. Ada 14 transaksi jadi tadi sahamnya sudah sesuai dengan syariah transaksinya juga diatur sesuai dengan syariah, nggak pakai tipu-tipu karena namanya pasar kan bisa, bisa apa aja yang terjadi mungkin demikian, sekarang sudah mendekati jam 1 waktu istirahat kita terbatas waktu kajian kita terbatas mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan ada yang ingin bertanya? belum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ya pada praktiknya kan kita mungkin ada yang punya ke paham itu memang kita niatkan eh daripada di masa mendatang eh bangsa kita dan kami juga yang saya berharap kita berharap Sahamnya naik, mm -hmm. Itu okay. Berharap sahamnya naik Saya kasih analogi Kalau dalam bahasa fikirnya saya kasih kias Kiasnya adalah gini Saya membeli sapi Sekarang Dengan harapan menjelang idul adha Saya jual sapi saya Harapannya naiknya naik Karena semua orang membutuhkan sapi Boleh saya beli sapi sekarang? Kemudian saya jual nanti menjelang Idul Adha. Eh, di tengah jalan sapi saya melahirkan Sehingga Saya punya sapi kedua, anak sapi Kemudian sapi induknya Terus saya jual Ada keuntungan dari jual sapinya Ada juga keuntungan dari anaknya Udah gitu sapi saya karena melahirkan Dia ada kesusuhnya Keuntungan saya jadi tiga Dapat susunya. dapat anak sapi ketika saya jual badannya untung. Apakah pasti untung? Belum tentu. Tiba-tiba ada isu antrak yang menyebul ke sehingga umat muslim di Indonesia enggak enggak sapi, sapinya, nyembelihnya kambing itu semua misalnya gitu. Harakah sapi turun rugi enggak kita? Bisa jadi rugi, iya kan? nah demikian mulai terjadi jadi mengharapkan keuntungan atau kenaikan dari performa perusahaan kita kinerja perusahaannya sehingga akhirnya naik ya boleh-boleh aja pertanyaan lanjutannya biasanya adalah boleh gak kalau saya belinya sekarang besok udah saya jual atau bahkan saya belinya tadi pagi nanti sore saya jual ya itulah pertanyaan lanjutannya kan seperti itu enggak kebutuhan Saya beli buku, saya punya toko misalkan misalkan kedai Saya punya toko buku misalkan atau punya toko alat-alat kantor ATK. Saya baru dapat baru beli dari produsennya hari ini, saya display di perusahaan di, di toko saya. Anda datang siang ini beli buku saya, boleh enggak? Boleh. Karena bukunya adalah barang yang halal, ya kan? Saya baru beli tadi pagi, baru saya taruh Anda beli langsung. Saya dapat untung, ya, saya belinya katakan harga 10000 saya jual dengan harga Rp15.000, misalkan, gitu. Saya untung, gitu. Kenapa? Karena saham itu adalah bukti kepemilikan atas perusahaan, nah, kembali ke pengertian awal. Jika saya baru beli perusahaan tadi pagi, eh, ada yang mau beli perusahaan saya, saya jual perusahaan saya. Boleh aja. Tentang, wah, jangan-jangan perusahaan saya rugi, saya jualnya cepat-cepat, takut saya tambah rugi. Boleh nggak? Boleh aja. yang gak boleh adalah saya jual dulu baru nanti saya baru beli karena delivery nya adalah T plus 3 settlement nya kan T plus 3 yang itu yang gak boleh lho, Pak Teguh kan kadang-kadang kita beli itu belum settlement tapi kalau sudah dijual dalam pasal takwan 40 tadi dinyatakan bahwa begitu kita sudah membeli Akbar belum miliki sudah kita miliki Asbar gudul itu sebab-sebab kepemilikan sudah kita jalani dengan kita membeli Maka itu dianggung sebagai kodol hukmi hukmi Bahwa jual-beli itu syarat jual-beli kalau dipikir itu adalah syaratnya dalam maksudol Bisa diserang terimakan Barangnya belum saya terima secara fisik tapi secara hukum itu sudah milik saya Ini buku saya pesan belum saya terima nih Udah ada yang pesen, oke kamu transfer atau kamu kirim ya bukunya ke orang yang belinya boleh kan meskipun secara fisik nggak saya terima tapi bahwa itu sudah saya beli maka secara hukum itu menjadi milik saya gitu. maka dibolehkan yang nggak boleh adalah jual dulu padahal kita nggak punya baru beli itu nggak boleh karena itu goror banget maksudnya adalah goror bukan riba bukan tapi goror gitu pak mungkin bisa bisa dibahang. Oke satu lagi Wali Maslam. Melanjut tadi pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya kita bertransaksi, e, kita mendapatkan info atau kita e, apa namanya melihat situasi gitu e, pada saat e, kita mau bertransaksi. Nah itu apakah e, bisa dibilang spekulasi, Pak? Hmm. Karena e, kita lihat kan dari info-info yang ada. Ya. Yeah. Yang tidak dibuat adalah melakukan spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur goror-goror dan seterusnya riba sebetulnya Saya khawatir ketika kita hanya menggunakan kata-kata spekulasi dan dianggap spekulasi itu haram ini bahaya Bahwa tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa spekulasi itu haram yang haram adalah perjudian, goror atau mesir tadi perjudian, riba dan seterusnya karena kata spekulasi itu umum sekali bahwa saya jualan es panas di siang bolong di jalan sudirman itu spekulasinya. spekulasi karena orang mungkin belinya es teh manis saya hanya jualan kopi panas teh panas itu spekulasi apakah saya jualan kopi panas teh panas di siang bolong panas-panas itu menjadi haram? enggak Atau jualan es di kutub utara yang sangat dingin itu, misalnya Apakah jualan es di kutub utara menjadi haram? Enggak Padahal itu spekulasi dia Semua bisnis pasti ada spekulasinya Saya kuatir kalau spekulasi itu dianggap haram Karena rumah tidak ada yang punya usaha Tidak ada yang bisnis Jadi yang diharamkan adalah Manakala spekulasi itu mengandung dorong dan seterusnya kalau kita dengan melakukan analisa laporan keuangannya dan sebagainya kita melihat wah ini berpotensi naik nih. Maka saya beli. Eh ternyata kenyataannya tuh belum, maka saya jual misalkan gitu. Atau kenyataannya naik udah untung saya jual ya boleh-boleh saja. Karena apa terutama adalah informasinya informasi yang public domain, bukan informasi yang insider trading gitu. insider trading berarti kan ada hal-hal yang tidak fair. Apa dalnya insider trading itu enggak boleh? Bahwa kita Kesungguh itu melarang uh, Latabiul Habirubah Jadi tidak boleh Orang kota itu uh, Menjadi uh, Calonnya orang-orang yang di kampung Maksudnya bukan kota dan kampung Artinya adalah orang-orang yang memiliki Pemahaman yang utuh terhadap Suatu barang itu Menjual sesuatu kepada orang yang nggak memiliki informasi yang utuh Terhadap barang tersebut Sehingga yang terjadi adalah terjadinya penipuan. Gitu. Ya jual mobil kan nggak pernah takberatan kok ini kok. Pas dibuka dalamnya ternyata pernah ada penyoknya insider. Itu penipu. Artinya tidak terinformasikan dengan baik. Itu yang nggak boleh. Ya, insider trading itu kena hadis itu. Ya, tapi kalau informasinya dalam public domain, artinya kita bisa searching di internet, keuangan oh, uang hanya di public domain saja, itu sih tidak masalah pak. Terima kasih. Oke Alhamdulillah, mungkin nanti kalau saya menyesuaikan selain ini, karena saya hampir berhenti untuk satu. Mesti kita sangat sesuatu, jika kita ada suatu pandangan yang berbeda untuk selanjutnya. Oke, maka aku dengan doa Dr. Pajis, supaya menolong-nolong saya, sudah kita sesuatu yang